プレマガティパー、ジャディメマンアパー、ディレプブリキニー、ジュガ、ハウハウマイ、パチェッティングニー、カミダリ、LSM、ジャリングン、インフォマシュプブリキ、プロナムウンカファリアンサマー、ビカブパテンバカシー、サトコマドア、トリオナンガラン、 Sampai bulan November itu tahun 2010 yang tersat baru 48 p e r s e n Tetapi tahu-tahu pemerintah pusat Presiden Republik Indonesia langsung Malah memberikan penghargaan kepada Bupati Bekasi Dengan predikat、eh, citra pelayanan publik yang baik Ini pelayanan publik yang bagaimana Sementara jalan-jalan dimana-mana pada hancur Jadi sistem penggunaan anggaran itu saya kira belum tepat Coba kita lihat jalan dimana aja, infrastruktur Itu harus menunggu satu tahun baru ada pembetulan Sementara kalau sudah dibetulkan Itu posisi kerusakan jalan itu mungkin sudah dua kali lipat dari ketika diadakan p e n i n j a u a n lapangan Nah dalam hal ini バイク3マカシーパーレット。サラメシュレーション。<和 Broad S 2> Ya, yang dituliskan dia itu bagaimana dia mendapatkan untungan dengan adanya proyek sehingga kalau ada proyek、eh, bapak selalu ada alasan lah yang t a p u t sama kpk lah yang ini kan、nah. itu karena p e m i m p i n k i t a karena kurang punya w a w a s a n y a n g luas yang dititikkan cuma kepentingan diri sendiri udah gitanya loh.